Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buya Kita kan tinggal di Pulau Jawa Pernah Melakukan ini Buya Kekah akekah Di luar Pulau Jawa Nah karena di luar Pulau Jawa itu Baru baru didatangin Jadi kan gak tahu mana pengajian Ini, ini, ini, ini, gitu Akhirnya datang di suatu tempat Yang namanya itu keislaman lah nah datang ke situ di situ tuh ada harga ya harga A B C gitu yang A itu uh, semua sama gulai dengan dengan apa gula dengan sambel goreng dan lain-lain harga A misalnya misal ya lima ribu harga B empat ribu harga C tiga ribu yang sudah kami ambil itu harga paling A paling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 relatif kecil dan juga perempuan. Nah saya kan setahu saya setahu saya orang awam kalau kekah itu kambing laki-laki apakah benar atau enggak, pengetahuan saya ini. Terus saya bilang loh ini, ini kok perempuan kambingnya, saya bilang. Terus kata dia loh enggak apa-apa bu perempuan juga karena untuk yang saya enggak suka jawabannya karena untuk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 Ternyata di sana itu mencari orang miskin itu susah bu ya. Jadi kan semestinya itu untuk orang miskin ya. Akikah itu seper tiganya kali untuk untuk kita saya nggak tahu. Tapi yang jelas pengamatan saya itu susah nyari orang miskin. Tamu-tamu dari anak perempuan saya, orang-orang mampu, tamu-tamu dari menantu orang mampu, tetangga juga orang-orang kaya semua. Kebetulan nah akhirnya untuk nyari orang miskin itu sampai muter-muter jauh dicarilah tukang. Maaf maaf banget. Maaf tukang parkir, tukang dagang e, kaki lima, begitu untuk nyari orang miskin itu relatif susah. Nah itu akekah yang digelar itu apakah masuknya sodako? Bukan akekah karena diberikannya itu e, orang miskinnya itu dikit bu ya gitu. Terus kalau misalnya diulang lagi ekonomi anak saya juga rumah juga masih ngontrak gitu baik, jadi baik, bagaimana Bu ya ya baik. masuknya sodako atau sudah sudakekah itu kasihan bayinya gitu Bu baik, ya baik. kambingnya perempuan sekali lagi baik. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu ini majelis sudah sore yang kami sebutkan nah, Ibu mendengar bahasanya katanya Akeka harus dengan kambing laki-laki. Nah ini mungkin ibu waktu ngaji di sini di belakang kayaknya sudah kita jelaskan. Akeka boleh kambing perempuan, kambing banci. Korban juga boleh kambing perempuan, kambing banci kalau ada. <gifat> Supaya tidak salah paham di masyarakat saya tegaskan begini tuh. Siapa yang mengatakan harus kambing laki-laki? Tidak ada yang harus mengatakan kambing laki-laki. Oh boleh, bukan sangat boleh. Boleh boleh, nggak ada masalah. Jadi boleh. Nah. Tidak harus kambing laki-laki. Boleh? Kambing perempuan juga boleh, AKK juga boleh ya. Hanya umumnya, kalau kambing, kenapa sering disebut kambing laki? Umumnya kambing laki itu enggak? Enggak. Kalau kambing lakinya kuntet, kecil, kambing perempuannya gede, pilih mana? Ya gede, dagingnya mbak. Banyak ini. Nah, nah. Kalau perempuan kecil, permasalahannya kecilnya, bukan perempuannya. Nah, ya, bukan. Kalau permasalahannya kecilnya, kalau duitnya dapatnya segitu, ya dapat segitu cuman makanya akikah, kemudian untuk siapakah akikah itu akikah bukan untuk orang korban, siapa yang mengatakan akikah untuk orang miskin ini salah kedua lagi, akikah maknanya adalah untuk mensyukuri bahwasanya saat itu dia telah diberi oleh Allah karunia seorang ah, anak undang kiri kanannya agar tahu itulah anakku jangan sampai tiba-tiba, loh kok punya anak kapan lahirannya? Nah, jadi makanya akikah itu adabnya kita masak untuk undang tentang Kaya dan melarat, boleh makan di situ lah ini ya. Baik eh, Itu tadi, kaya melarat, boleh Makan barang, diundang Kalau bisa dibawa ke rumah Kalau bisa, kalau tidak bisa Mungkin karena kita sibuk orang kantor Eh buru-buru masak di rumah Undang orang, rumah kontrakan sempit nah, Sudahlah, bagi-bagi boleh diundang Dan undangnya enggak boleh dibedakan antara kaya dan melarat Kalau dibedakan kaya melarat, yang kaya haram untuk datang Karena menyakiti orang melarat kalau kita diundang di beda-beda nggak? Jadi permasalahan salah paham, itu orang banyak itu ya. Jadi akikah itu maknanya syukuran. Dan siapa yang hadir? Termasuk kerabat kita yang miliarder datang makan. Yang melarat datang makan. Yang ini datang makan karena syukuran. Kalau kita punya A, anak, biar tetangga pada tahu kalau itu adalah. Memang kalau masalah diundang makan, iya